sa danja berita malam Assalamualaikum Sudarlun, berita malam edisi hari ini selasa 5 April 2016 dibacakan Ardian Sebanyak 63 siswa di PD ikut UN pada hari pertama Sebuah toko kelontong di Betung Nagan Raya terbakar Aksi demo masa HMI di DPRK cetengah nyaris ricu Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM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 Darun dari 5.237 total peserta ujian nasional tingkat SMA sederajat di PIDI, sebanyak 63 siswa tidak hadir di hari pertama UN Senin kemarin. Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan PD Dr. Andesha Sulaiman mengatakan, dari 63 siswa yang tidak ikut UN hari pertama, sebanyak 29 orang merupakan siswa di beberapa SMA dan 34 lagi siswa SMK. Para siswa yang tidak bisa ikut UN disebabkan berbagai alasan, mulai dari menikah, tidak sekolah, dan ada yang sakit. Padahal sekolah telah mengupayakan menjemput siswa yang tidak ikut UN agar mau ikut. Namun ada juga yang sudah menikah memilih tidak ingin lagi ikut UN. Diharapkan siswa tetap ikut UN agar lulus dan mendapatkan ijazah. Sulaiman menambahkan bagi mereka yang berhalangan mengikuti UN, Nantinya bisa ikut UN Susulan Serentak yang dilaksanakan minggu depan. Sudarlun toko kelontong milik Ajeron Hasan di kawasan Ule Jalan, Kecamatan Betung, Kabupaten Agandraya terbakar selasa pagi. Informasi yang diperoleh awalnya warga melihat kepulan asap dari belakang ruko yang menjual aneka barang dagangan tersebut. Dalam keadaan panik, warga berusaha membongkar paksa pintu ruko milik ajron guna memadamkan api. Dengan peralatan seadanya, warga berhasil memadamkan api sehingga tidak menyebar kebangunan warga lainnya. Dua unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkap Nagan Raya juga didatangkan ke lokasi. Sementara itu Kapolsek Betung, Ibtu Banta Amat mengatakan kebakaran diduga kuat akibat arus pendek listrik di lemari es. Sudarlun aksi demo yang dilancarkan himpunan mahasiswa Islam atau HMI AC Tengah di gedung DPRK setempat selasa siang nyaris ricuh. Bahkan siswa sempat saling dorong dengan aparat polisi dan satpol PP ketika pengunjuk rasa memaksa masuk ke gedung Dewan. Mahasiswa mengawali aksi dengan konvoi menuju Bundaran Simpang 5 Puluhan mahasiswa melakukan orasi dengan mengkritik oknum-oknum yang sengaja menimbun Danau Lutawar. Orasi kembali dilanjutkan di depan Mapolres dan berakhir di gedung DPRK Aceh, Tamiang. Suasana sempat memanas karena tidak ada anggota dewan yang menyambut kedatangan para mahasiswa. Situasi baru tenang dengan munculnya Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah, Zulkarnain. Wakil rakyat ini akhirnya mendengarkan tuntutan yang disampaikan perwakilan mahasiswa. Aksi rasa mahasiswa terkait maraknya aktivitas penimbunan sepadan Danau Lutawar yang dilakukan sejumlah perusahaan serta beberapa oknum warga pemilik objek wisata. Mahasiswa meminta pemerintah daerah membentuk badan khusus demi kelangsungan Danau Lutawar. Sudarlun petani tambak mengeluhkan ikan di tambak mati dampak dari tercemar limbah di Pasar Panti Tengoh, kecamatan kota Siglipidi. Limbah tersebut mengalir ke tambah akibat derai yang tersumbat di pasar itu. Pantauan di lokasi derai pasar Pantai Tengok tidak berfungsi. Sampah menumpuk di derai sehingga menebarkan bau busuk. Terkesan pasar tersebut tidak dikelola dengan baik oleh dinas terkait. Dampaknya limbah tercemar ke tambah warga. Amri Ali Alibasyah, petani tambak Gampung Pantitengoh, mengatakan ikan ditambak miliknya sudah sebulan lebih mati akibat tercemar limbah pasar Panti Pantitengoh. Limbah tersebut mengalir ke tambak karena drainase yang menampung limbah di pasar tersebut bocor dan tersumbat. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan PD Insinyur Tarmizi mengatakan dirinya belum menerima laporan dari masyarakat terkait pencemaran tambak akibat limbah pasar. Pihaknya berjanji akan duduk dengan pemilik tambak guna membicarakan kerugian ikan mati akibat tercemar limbah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evanta. Saudarlun harga tandan buah segar kelapa sawit di Subur Salam dalam pekan ini mulai merangka naik. Kenaikan harga TBS Rp1.700 di tingkat pabrik atau Rp1.550 per kilogram di level petani. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkas Kota Subus Netap Ginting mengatakan naiknya harga TBS ini karena produksi buah sawit yang berkurang tapi karenanya tinggi permintaan dari negara luar. Bahkan Apkas memprediksi jika TBS akan semakin melejit dengan melihat harga ekspor minyak sawit mentah yang juga terus meningkat dari negara India dan Cina menyusul melonjaknya permintaan persediaan menjelang akhir tahun. Saat ini Apka Sindu mampu mengumpulkan 100 ton BTS TBS milik petani karena harga di tingkat petani mencapai 1.450 hingga 1.550 per kilogram. Netap Ginting berharap agar harga TBS bertahan sehingga petani akan semakin sejahtera. Sudarlun dua dari tiga tauke pinang asal desa Belang Gunci kecamatan Sawang Aceh Utara yang menjadi tersangka kasus pengeroyokan terhadap Zulkifli, pedagang sayur, dilaporkan kabur dari tahanan Mapolsek Sawang. Keduanya adalah M. Yusuf dan Agani. Zulkifli mengatakan dirinya mendapatkan informasi bahwa dua tauke pinang yang terlibat pengeroyokan sudah kabur Senin kemarin. Kemudian istrinya mendatangi Mapolsek Sawang untuk memastikan informasi tersebut. Ternyata benar, dua tauke pinang itu tidak ada lagi di dalam tahanan. Zulkifli mengaku dirinya juga sempat menanyakan kepada petugas yang piket di Mapolsek terkait keberadaan dua tauke pinang, yaitu M. Yusuf dan Agani. Petugas menyebutkan bahwa keduanya telah kabur. Ia berharap kasus pengeroyokan terhadap dirinya diusut tuntas. Sementara itu, Kapolsek Sawang Ibtu Muhammad Ridwan membantah tiga dari dua tauke pinang telah kabur, dan mereka masih berada di dalam tahanan. Kapolsek memastikan kasus pengeroyokan pedagang sayur yang melibatkan tiga tauke pinang itu tetap diproses. Sudarlun Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Aceh Tamiang telah menyurati Duta Besar Indonesia di Malaysia terkait penangkapan empat nelayan asal Aceh Tamiang oleh polisi negeri jiran itu beberapa waktu lalu. Kadis DKP Aceh Tamiang, Insinyur Agustin mengatakan pihaknya telah melayangkan surat kedutaan besar di Malaysia meminta bantuan hukum agar empat nelayan Tamiang yang ditahan di Malaysia segera dibebaskan. Keempat nelayan tersebut ditangkap yaitu Jasliadi, 36 tahun, warga Gampung Masjid sebagai nahkoda kapal, dan tiga anak buah kapalnya, masing-masing Mnyanin -masing 26 tahun, Abdullah 19 tahun serta Aditya 23 tahun. Agustin mengatakan keempat nelayan ini melaut pada 21 Maret 2016 dengan menggunakan kapal bud dari TPI Gampung Masjid Kecamatan Manyak Payit berlayar menuju perairan Selat Malaka. Namun tanpa disadari kapal mereka hanyut terbawa arus sehingga memasuki perairan Malaysia. Akhirnya mereka ditangkap polisi maritim Malaysia dan keempatnya ditahan di Lumut, perra Malaysia. Dari Ngisrum Sri Tanjung Permai sekian berita malam edisi Selasa 5 April 2016. Berita pagi Sri Rambe bisa Anda dengarkan kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di situs internet www.srambefm.com follow di Twitter @srambefm.